Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyngar dan pecinta Radhika Jakarta. Syakarta. Sukar Alhamdulillah, tak bisa bersama kembali. Dalam ta'ling, takda harus pembimbingan membaca Al-Quran. Baik, banyaknya permintaan untuk dibahas tajwid tentang An-Nasr, Ida Ja'anasullah. Pari, saya minta tajwidnya, belum begitu jelas. Baik, dilihat surah ke-110, Ida Ja'anasullah. Untuk ibu dan bapak yang ingin mendengarkan lewat radio streaming, streaming radio, radio internet, sudah tuh ya, ada suaranya kok sekarang. Kemarin kemarin harus ada suara harus pakai tempat lain. Sekarang udah langsung, silahkan dibuka di triple www 3 w ya titik arirkm, arinya ari Indonesia ya, Alfa Romeo Indian RKM Romeo kilomama. Mike, Ari RKM, titik, uh, ya, Charlie, Oscar, Mike, tulisannya begitu ya, com jadi bacanya jadi com, jadi triple W dot Ari RKM dot com. Tuh, udah ada suaranya, sudah ada gambar sayanya ya, nih, saya dengerin, tuh ada suaranya nih bisa juga langsung radio belajar tajwid tapi tulisannya kecil semua ya kalau di web di browsing itu tulisan nggak boleh nyambung eh ga boleh misah <laughs> harus kecil radio belajar tajwiid titik radio belajar tajwid radio belajar ada suara saya. Kalau memang belum ada suara di sini, tuh, bersih banget. Balina di Inggris ya. Ini putra putrinya dari Bu Emma sudah bisa dengar di sana di Inggris. Bayu uh, Bayu ba di Bayunit ya. Di Amerika juga sudah bisa dengar. Mas Eko di Australia sudah ya. Terima kasih laporan-laporannya. Hanya memang kadang-kadang nggak -kadang kadang, ada suaranya bukan berarti rusak. Tapi komputer di rumahnya lagi dimatiin, jadi memang lagi percobaan, belum 24 jam. Insya Allah nanti kita 24 jam, eh, settingannya nanti ibu dan bapak bisa mendengarkan misalnya murotal hari ini. Murotal hari ini nanti saya siapkan di situ, untuk 15 menit atau 30 menit. Jadi bisa murotal itu bukan kayak tadi kan, kalau di radio kan, di radio konvensional murotal tadi ya sudah gitu ya gak bisa diputar siang, malam tapi kalau di internet bisa diulang-ulang kapan mau, silahkan e, Murotal hari ini kemudian nanti pelajaran tajwid hari ini bimbingan hari ini untuk pemula, insya Allah, ya untuk streaming rekamannya lagi dibuat, jadi kalau ibu dan bapak membuka web kami, kemudian suaranya belum keluar, itu bukan rusak, tapi memang e, di, di radio di rumahnya Di komputernya lagi dimatiin gitu ya Belum 24 jam Nah ini lagi sekarang udah nyala tuh ya Silahkan dicoba Coba berikan laporan ya Berikan laporan ke 0812 828 7881 Ini ada laporan dari Bandung Bapak Sulaiman Udah bagus ya terima kasih ya Pak Sulaiman Ini ada juga Bapak Ahmad Hulaimi di Cirebon sudah bagus katanya ketangkap Iya memang kalau internet mah ya hanya paling kadang-kadang eh kalau cuaca buruk agak sulit aksesnya aja gitu ya gitu baik banyak yang permintaan untuk mengulang jah sebetulnya nanti di rekaman ulang itu sudah ada ya ini. iniyaallah nanti kita filenya kita buka kembali. Uh, nanti ibu dan bapak bisa mendapatkan Bisa mendownload Bisa ngambil Bisa cuman sekedar denger Nah uh, itu tadi ya, tiap orang berbeda-beda Ah saya mau pengen dengerin aja Ah saya mau pengen ngambil rekamannya Silahkan tinggal diambil gitu Ah saya mau Itu tadi Saya mau tebuk nggak ada internetnya Ya tinggal pakai kaset Pakai CD Pakai DVD Apalagi ya uh, Cuman hmm, Semuanya itu proses ya Gitu ini ya karena kita lagi terfokus sama uh, radio internet dan web ini. Jadi yang lain nanti bersabar insyaallah lah ya. Gitu kan masih banyak urusan. Gitu. Baik, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Idhan tuh ya, i jadi apa? Kasar ya. Kasar. Ra... apa tuh? Matobi i. Kenapa matobi i? Karena huruf berbaris dengan alif ida jodohnya, ya Iza, ja Iza, ja ja matobi i. tapi karena matobinya ketemu hamzah matobinya berubah nama menjadi mad wajib mtaasil di atas matobinya ada alis tuh. ada alis panjang alis panjang ini sebagai bukti bahwa di situ harus dibaca panjang berapa emang panjangnya nah, panjangnya berapa panjangnya lima harokat atau dua alif se tengah ida ja nas, nas, ro, ro nya tebel kenapa tebel tafkim karena ro nya baris di atas tuh Nasru jangan nasra Nasru. ida ja wal nasrullah lapan Allahnya juga juga dibaca Ida, ida, ida, ida, ida, jangan ida, ya, yang ida, yang baca ija, ida, yang ida, itu semua itu pertengahan, ida, ya sama ya, ida, ida, ida, Iza ja, Iza ida, ja, Iza ja, Iza Iza ja, wal uaknya kosar wal aliplam komaria kenapa aliplam komaria karena setelah aliplam bertemu huruf komariah yaitu fa dibaca nggak aliplamnya dibaca kenapa dibaca karena ada tanda bacanya kenapa ada tanda bacanya karena setelah aliplam bertemu huruf komariah yaitu maka ada tanda baca ada sukun kalau tidak bertemu huruf komariah maka enggak ada tanda bacanya jadi ada tanda baca Tidak ada tanda baca. Yang bulat ya, kita tanda baca. Ada sukun. Ada sukun. Atau tidak ada sukun. Itu bukan kebetulan. Tapi ada ketentuannya. Gitu. Ketentuannya. Ada sukun. Atau tidak ada. Tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf apa. Begitu. Kalau setelah alif lam itu bertemu huruf-huruf komaria. Otomatis di atas lamnya ada sukunnya. Kalau setelah alif lam itu bertemu huruf-huruf samshiyah maka otomatis di atas lamnya alif lamnya tidak ada apa-apanya kosong tapi nanti setelah alif lam setelah alif lam ada huruf yang bertasydid ada sidah ada wae kecil nah di bawah chil, kecil di bawah tasydid itu itulah huruf-huruf samshiyah jadi alif lam itu dibaca atau tidak dibaca yang gampangnya kenapa Tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf apa, begitu mudah kan? Itu ya wal alif lam komariah, wal fat, tanya hamas tapi hamasnya jadi nggak ada karena dihentikan. Di sini jadi wahkop isar wal fat, itu wal fat. Tapi kalau diteruskan, dan wal fat ada hamasnya kalau diteruskan. Tapi kalau dihentikan itu kalau dihentikan nah wal fath kalau dihentikan ada hamas eh, tidak ada hamasnya ada nyawa kopi saroh gitu wal fatah. tapi kalau diwasol, kalau diteruskan hamasnya ada Iza, iza, jaa nasrullahi wal Tuh. wal warai danas gitu ya jadi kalau dihentikan hamasnya hilang yang ada wa Saro Atorom. atau rom tapi kalau diwasol uh, oki okay, nggak ada adanya hamas wal fathu tuh. wal fathu Ai. Haunya juga hamas huruf hamas kan ada delapan kita uh, kenalnya huruf hamas itu tak sama kap jika mati jika mati kalau nggak mati tak sama kap Gak jadi hamas padahal Ada huruf lain, ada delapan, yang lainnya jadi semuanya jumlahnya 10. Di buku wajib kedua yang ditulis oleh Aceh Lim Ibrahim itu ada di halaman 33. suhu syahsun, sakata. Jadi huruf hams itu ada fa, tu fa. Makanya saya bilang di Arab itu tidak ada P, adanya F kita ada hamsnya. Ha, ha alhamdu. Sa Ha itu hamas juga al ha, al -ha kumut hamasnya sin kho sad ida sa ada hamasnya sin saya sin ya sin itu sin ah, ada hamasnya itu yang 8 itu fa ha sa ha sin kho sa so. Scene, itu hamesnya terjadi terus Hidup atau nggak hidup ada terus gitu loh Hidup nggak hidup ada terus Kok gitu Iya beda dengan kaf dan tak Itu ada hamesnya kalau mati saja gitu Jika mati saja Jika mati saja Gak mau hidup ya sudah mati saja <laughs> Di mana? Hidup itu harus punya semangat Kalau nggak punya semangat gak punya cita-cita sama seperti orang mati gitu Jadi huruf hames itu delapan Ada fa, ada ha, ha kecil ya, fa, ha, sa, ha, shin, ho, sor, shin. Itu kapanpun terjadi gitu ya. Nah di, kemudian di, dari dari sepuluh itu ada dua, kaf dan ta, terjadinya dia jika mati doang. Itu jika mati, kalau nggak mati dia nggak ada, nggak jadi hamas gitu ya. Kaf dan ta itu, itu hamas ya. Kita teruskan. Mari di depok ngaji ngaji ngajinya jadi pagi ya dirubah jadwalnya jadi tidak siang lagi ngajinya jam sembilan insyaallah ya eh bu berwarti sudah mulai aja ya kalau kalau pagi, pagi- itu sudah agak macet sedikit itu ya eh lebih pagi lebih awal lebih pagi datangnya bu eh yang, ya ibu Tris juga ya ibu lisa nih walaupun ibu bisa ngantor dulu praktek dulu bu dokter ya nanti bu dokter bisa belajar gitu ya nah, kita bawa rekamannya kok itu ya nah ini ayat keduanya tuh waro waknya kasar waro ai waro ai nah ya waknya kasar roknya juga kosar tapi roknya tebel gitu loh roknya tebel ku ya tabhim tebel wa ro ai. Tuh, ya. Yang ingin dengar lewat radio, tuh stren. Nih ada suaranya Tuh, lewat internet tuh, Saya buka, nih tuh. tuh, Hamas juga Saya jelasin Ini rekaman 8 tahun yang lalu Ya Gabungan, gitu, maksudnya Ada yang 2 tahun, ada yang tahun yang lalu Ada yang sebulan yang lalu Tuh, ya Nah, tuh, ada ada kan? itu nah ya itu canggihnya ya e, kalau belajar jenis ini bisa dicek ada pendengarnya di sini ke siapa aja yang dengerin ada ya tuh. ya kita lihat nih di kontrol panelnya enak. Cuman memang bitrate ini baru untuk 64 pendengar dulu ya gampang Proses kan kita bersama pasti bisa. Ada punya ada punya informasi, punya ide, punya dana, punya apa kita masukkan ke situ kan. Saya punya informasi tentang dunia Islam, saya punya per, eh, informasi tentang pengajian di tempat saya apalah ya insyaallah. silahkan saya ingin ingin mempromosikan apa pengajian saya kan pengajian ngosar no, harus bayar kan enggak itu silahkan <kled> baik ayat kedua <tiny> wa ro kosar roknya roknya roknya apa tebel wa tebel wa ro roknya juga kosar Kenapa? Roknya roknya e, Tebel, karena rohnya baliknya di atas Warai, warai, Waro-ay Lin Waro apa coba waro jadi madlain itu ya waraait tapi masa ya dibentikan eh, bisa aja sih ya kita lagi latihan misalnya itu ya anus wal fathu waraait bisa aja begitu ya bisa saja jadi madlain kalau berhenti Wah, tapi masa baru baru baru baca dihentikan tapi kan teorinya tahu gitu ya waroaitan, nah. kalau nggak dihentikan madlin madlinnya nggak ada madayin, waroaitan aliplam samsia, kenapa aliplam samsia? itu karena setelah alif lam bertemu huruf samsia yaitu nun dibaca enggak rub nya nggak dibaca gitu ya Alif lamnya nggak dibaca, kenapa nggak dibaca? Karena tidak ada tanda bacanya. Kenapa tidak ada tanda bacanya? Oh, iya. kasih aja tanda baca nggak bisa. <tik> Aitan alif lam samsiah, kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu nun. Cirinya di atas alif lamnya nggak ada apa-apanya. Setelah alif lam ada tasidah, ada sidah, di bawah sidah di bawah sidah, itulah huruf samsiahnya. Cepet cepet, Ahmad tenang aja, ditungguin. mah ini aja. Catat ya ibu ya, jangan lupa nomor handphone saya. Nomor handphone Yati, ini Yati ini ya, 993-88-603, 993 603 993 Yati itu ya, daftar sama Yati SMS aja, saya mau daftar ya, daftar apa, iya, e, ibu dan bapak nanti bisa bisa teleponan, bisa Tadarus lewat telepon, terserah itu mau yang punya internet atau nggak punya bisa saja kan, telepon kayak biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi salam Saya mau baca mungajim mau ngaji mau baca apa Bu Anas nah, baca aja gitu. Nanti ibu suara saya kedengaran di telepon di gagang telepon ibu gitu kan? Jadi kayak komunikasi biasa gitu dan dimasukkan ke mixer itu lebihnya. Nanti saya rekam di komputer nah, rekamannya untuk evaluasi bisa CD, kan bisa pakai DPD bisa pakai MP3 MP4 bisa lewat komputer, bisa lewat internet, itu ya. Bisa lewat kaset. Ah, saya mah punya apa-apa, cuma telepon doang. Ya udah, saat ketali nanti didengerin, gitu ya. Yang penting catat nomor telepon-teleponnya ya. Ada 993 603 Yati. Ada saya 0812 8287881. 08128287881 bisa juga di emailnya ari rkm at gmail.com ari rkm eh, eh, a keong ya at gmail.com gitu ya kenapa saya sampaikan seperti ini jangan sampai kita terputus setelah saya tidak siaran lagi di radio ini gitu ya karena kita masih punya anak yatim Seratus tiga puluh Tiga puluh di rumah yatim Seratus yang belajar di pesantren Ini aduh masalah Mana tahun ajaran baru ya Bu Ida Bu Ibandi Menurut kolbu Bu Agus Bu Tabri, Ya Bu Vivi Pak Isha, Aduh tadi malam nggak jadi ngaji ya, Kita masih punya anak yatim Kenapa saya sampaikan nggak, Kan itu tugas kita bersama Tidak termasuk orang yang beriman Kalau perutnya kenyang Sementara tetangganya kelaparan Tidak termasuk orang yang beriman kalau dia tidak memiliki kepedulian terhadap saudaranya. Itu ya. Ibadah, puasa, rajin, senen kemi, sholat, rajin, haji, rajin. Tapi nggak peduli terhadap tetangganya. nggak termasuk muslim yang baik. Bahkan dipertanyakan. Ada kan? Ada orang yang ibadah terus di masjid. Itu siapa yang ngasih makan saya? Kamu yang lebih baik. Kamu yang masuk surga. Kan begitu ya. Jadi islam itu ibadah boleh. Jadi ada, ada keseimbangan wabdagi fima atakallahu darul aakhir huwalahtan sanasih Kamina dunya kan itu kehidupan akhirat penting utama tapi dunia jangan dilupakan ibadah terus ya, tapi kehidupan rumah tangga kehidupan keluarganya tidak dicukupi itu juga ibadah juga jangan salah gitu ya jadi ada keseimbangan jangan ini mengurusin dunia aja kepala dibuat kaki kaki dibuat kepala Siang jadi malam, malam jadi siang Lupa salat lupa ngaji, lupa segalanya Jangan, nah ini dengan radio internet kan Ibu dan bapak bisa kerja terus di komputer Tapi bisa dengerin terus 24 jam Mau apa? Mau muratal Mau indek Qur'an Mau asmaul husna Mau terjemah perkata, mau tafsir nah, Tafsir nanti Biar lebih profesional ada kawan saya ya. Ada profesor Dr. Ahmad Wih jago tafsirnya ya Dari Yayan Cirebon, purek tiga dia, ia, ia, ia. hanya nasib aja yang berbeda. Satu angkatan waktu dulu dia Yayan Ciputat ya sama saya, tapi beliau sudah dokter profesor dokter pintar. Gitu. Saya nggak sepintar dia. Pak Hari, salam kenal. Saya nak siapa ini? Nanang. Iya, saya Nanang di Cikarang. Saya selalu mendengarkan. Saya jadi ngerti takjub. Terima kasih Pak Hari, sama-sama. Catat ya. Pak Nanang catat, catat apa, email saya catat, telepon saya catat, kenapa harus dicatat? Ya karena nanti kan eh, kalau saya nggak siaran, kita terputus, nah kita terus nyambung. Nah, telepon pesantren belum saya berikan karena alatnya belum jadi hybridnya. Jadi kalau sudah ada hybridnya jadi, dari telepon ke telepon, dua telepon bisa digabung ke mixer masuk, di bukan mixer kue ya, mixer suara. Langsung ke komputer di komputer, di komputer direkam. Rekamannya itu bisa didapat di CD, di kaset, di DVD. Bisa juga di internet, di download ya. Gitu. Pak Ali saya mau bergabung dan mau bantu apa saja untuk sesama muslim. Oh insya Allah Bu Erni. Uh, nanti kan ada, ada webnya saya, ada blognya, ada multifly-nya. Ibu ya bantu untuk mempostkan apa dunia tentang ya saya juga bisa tapi kan harus ada tim ya saya itu dikerjain sendiri ya Allah ya Robim alhamdulillah penuh sekali ya minggu ini sampai sabtu minggu itu semuanya terisi gitu ya yang minta ngajar mohon maaf ya belum belum belum belum saya ini nanti ya ini kemis saja yang biasanya cuma tiga tempat jadi empat tempat ya Bu, Bu Isa ya Bu Jawa ya jam sepuluh ini jadi nanti Jadi, boleh bantu dan, nie no, anak-anak yatim ini saya mój, cyberfi, ajaran baru harus ada beli buku, beli ini beli itu kan bantu ya banyaklah nih e, memposkan informasi-informasi nanti saya informasinya saya kirim sama ibu gitu, ya. Nanti ibu masukkan ke internet, ya <canggihlah>. Coba ya tiga orang tuh kelihatan di sini kalau di internet memang ini e, radio internet saya hanya untuk 64 pendengar dulu bisa nanti 1000 pendengar gampang itu tinggal nambahin bitrate nya ya kbf nya karena ini hanya 24 KB, K, kbps ini tahunannya 2 juta setahun harusnya 3 juta karena untuk pengajian web nya baik udah nggak apa apa pak hari masya allah ya tuh. coba ya Didengerin di sana di www.arirkm.com atau bisa ke radionya radiobelajartajwid.arirkm.com biar tidak kehilangan diantara kita karena kita masih banyak masih banyak hal yang harus saya berikan ya pelajaran tajwid terjemah perkata asmaul husna Apalagi sejarah Nabi. Masya Allah, banyak hal-hal ya, yang harus saya berikan. Jadi, kita untuk bersama. Ada belajar tafsir. Belajar bagaimana tata cara sholat Nabi. Sifat sholat Nabi. Belajar membaca Al-Quran dari Dasar. Tajwil. Jadi, banyak hal. E, inilah doa dari ibu dan bapak yang mendoakan. Pahri, siaran tuh jangan pagi doang dong. Siang dan malam. Di radio, di sini bisa. Karena sudah ada formatnya. Tapi, di radio internet bisa gitu ya, bisa diulang-ulang 24 jam bisa rekamannya canggih betul ya komputer itu makanya jadi ibu dan bapak mari kita belajar, jangan gaptek lah ya saya dulu eh, 5 tahun yang lalu bodoh nggak bisa komputer, sekarang alhamdulillah bisa, karena banyak nanya gitu ya mm -hmm. ya yeah mungkin keselip ya bu bukan nggak pernah dibaca soal sms lagi saya sms nggak pernah dibaca banyak ibu kalau sms itu kadang-kadang mohon maaf ya atau ibu smsnya kadang-kadang siarannya sudah habis begitu soal atau sms lagi mohon maaf ya nah nanti kalau di radio internet itu ibu bisa chatting bisa chattingan di radio gitu ya radio belajar dot dot com di situ ada chattingannya nah, ibu dan bapak bisa masuk ke situ ya apa aja bisa disampaikan, tapi yang sopan gitu ya, itu karena dibaca dibaca oleh orang banyak. Saran kritik perlu. Baik kita teruskan ya, nggak apa-apa ya ini pelajaran ini mah nanti juga diulang-ulang di internet banyak tinggal ngambil. Yang penting alamat jangan sampai hilang. Iya kan? Saya mau ke Inggris ke bu, ke rumahnya Bu Lina Bu Emma, tapi alamatnya hilang apa yang terjadi kan susah, jadi nggak ketemu nyari orang kan susah, apalagi di dunia maya di internet kan kayak gitu, gitu ya? Wa ra'ytan, wa ra'ytan nasyad, wa ra'ytan khuluna Wa Aitan Aliplam Samsia, no nunya ja, jadi guna dibacanya. Walaupun sebetulnya itu bukan guna asli. Ada tasid itu karena hukum samsiyah, hukum aliflam, ya, aliflam samsiyah. Tapi tetap aja nunnya bertastrid jadi guna. Wa na, Matobi sanya kosar. Ya, yaknya kosar, ya de kol Ya de hulu, lu nya nanya kosar. Fi matobi'i, di matobi'i. Kenapa pasangan baris kasroh dengan ya mati? Fi di nila. Tuh, lopat Allahnya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis takik? Karena sebelum lopat Allah baris di bawah. Fi di nila hi af af hamas af waja Tuh, ada dari mutia. Aduh, kok adoblesnya nggak bisa diinstal. Oh, nanti dibantuin ya. Uh, ya, kalau ada adob adobnya nggak bisa diinstal, nanti saya bantu. Ada ibu Tuti nya apa? Tuh uh, masukin Winem aja ya. Jadi kalau pakai uh, www triple suaranya nggak keluar, buka file itu ya Winem, Winem, Winem, Winem dibuka, terus ada nanti tulisan file. Setelah file buka Play URL. URL ya URL Ketika nomor 117 Titik 103 Titik 67 Titik 2 Bukan titik 1 ya Ini salah saya Titik 2 8888 Nah itu ya Titik 2 ya Bukan titik 1 nih. Open Langsung keluar Jadi ada uh, Bu Siapa Bu Muti Itu ada di situ nih Pak Abdullah Alhamdulillah sudah bisa online tapi kok nggak connect dengan siaran oh iya nggak itu itu yang yang di rumah saya siaran ulang ya iya Nah karena yang komputer satunya lagi kemarin saya coba nggak ngonek gitu iya iya betul Pak ubaidi lah nggak ngonek ya itu ya nanti saya kasih tahu kalau nggak nanti chatting -chattingan ya di situ ya Itu enaknya belajar kita tajwid dengan itu ya Mm -mm. Alhamdulillah saya sudah dibaca, tapi nggak ada namanya siapa ini atuh ini Pak Ari salam kenal. Saya jujur dari Purwakarta. Alhamdulillah saya bisa ngerti Tajwid, walau hanya sedikit. Nanti bisa banyak insyaAllah ya. Walau, walaupun sedikit, wa mau itu ilmi illa kaulila, tapi bisa banyak dengan dengan radio internet nanti bisa banyak. Di situ bisa ngambil tulisannya, buat nya sirinya apa apapun ya. Nih. Ya kita teruskan walaupun cuma sedikit nanti di di internet di ulang-ulang nanti ada Fidi tanda saya dohulunafidinillahi afwa wa matiwad dua patah dibaca satu jika dihentikan afwa fasa bihamas biham hukum mati idhar biham di rok ronya tebel tabhim robi wa Wa'nya was jadi pendek was tau fir hu, hu, bukan marzilah Kana syarat Marsila khasiroh tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya was hu jadi wastawfir. atau was taufir hu inna hu disterusin di situ ada tanawakof al wakfu aula. dihentikan lebih utama in gunnah inna hu hunya Marsila kosiro innahu ka nyakosar, taw, tawwa, matobi inaknya kosar. tau tau wa matobi tau ba ba nya mad iwat dua pata dibaca satu jika dihentikan pintar insyaAllah. Nanti saya tanya gitu ya. Gini ini ya. Iya. Ibu dan bapak kalau bisa kalau SMS dengan nama ya. Yang di pondok kede Pak siapa tuh ya. E tolong dikasih nama juga. Biar saya bisa berdoa dengan anak-anak yatim untuk kes keselamatan kita bersama. Karena Allah berdoa anak yatim itu didengar oleh Allah ya. Hmm, ya kita Apapun yang kita harapkan, kita inginkan. Dengan doa itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Insya yang hari ini. Yang sekarang nanti saya simpan di internet ya. Rekamannya. Hari ini saya ada taklim di Depok. Biasanya kan siang. Banyaknya permintaan pagi. Jadi pagi. Jadi jam sembilan pagi. Di Ngajinya di Jalan Kartini 58. Perum Permata Asri. Perum Permata Asri. Blok E nomor lima. Blok E nomor lima. Ya, Jalan Kartini 58, di rumahnya Ibu Dokter Lisa. Walaupun rumah Bu Dokter ini Pak Fauzi, tapi Pak Fauzi ya. Tapi buat semua orang, silahkan. Terbuka untuk umum. Silahkan yang ingin ngaji di Jalan Kartini 58, blok E nomor 5. Terbuka untuk Ibu dan Bapak untuk semuanya, jam 9 pagi insya Allah ya. Silahkan datang. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silahkan masuk ke 0812 828 7881. 08128287881 di internet radio silahkan 20, saya coba uji coba ya 24 jam dinyalain komputernya silahkan akses di sana di www.arierkm.com silahkan atau di radio belajar RKM saya nggak bisa saya tinggalkan bagaimanapun karena saya besar dari radio kayumanis ibu dan bapak terima kasih untuk semuanya Delaita bikalidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayumanis bersama Radio Kayumanis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayumanis Jakarta.